Bismillah. Kita lanjutkan. Di antara amil yang menasabkan ilmu tari yang berikutnya kata beliau di sini adalah lamu taklil. ta'lil atau kalau dalam pembahasan yang lain itu juga dinamakan dengan lamu kai ya lamu ta'lil atau dalam sebagian yang lain, pembahasan yang lain ada yang menamakan dia dengan lamu kai jadi sama ya, ketika disebutkan lamu ta'lil maka yang diinginkan adalah lamu kai itu sendiri Ingat Fungsi dari Lamu ta'lil atau lamu kai Itu sama Bahwasanya Apa-apa yang terletak sebelum dia Sebelum Lamu kai tersebut Atau lamu ta'lil tersebut Adalah sebab Terhasilkannya Sesuatu yang terletak setelah dia. Jadi, sesuatu atau kata atau kalimat yang terletak sebelum lamu ta'lil. Itu adalah sebab untuk terhasilkan kalimat yang terletak setelah lamu ta'lil. Atau lamu kai. Contohnya di sini kata beliau. Nadrusu al-lugota al-arubiyata. Kami mempelajari bahasa Arab, linafhamah al-Islama, dengan tujuan agar kami memahami agama Islam. Ya, itu tujuannya. Kalimat yang terletak sebelum lamukai atau lamu taklil itu adalah sebab untuk mendapatkan sesuatu yang berada setelah lamu taklil. Jadi ketika kita ingin memahami agama Islam dengan mudah, bisa memudahkan kita untuk memahaminya juga dengan baik, maka diantara sebabnya adalah mempelajari ilmu bahasa Arab. Makanya disebutkan bahwasanya lamu taklil itu adalah kalimat yang sebelum dia itu adalah sebab untuk menghasilkan sesuatu yang terletak setelah dia. Ya, untuk mendapatkan sesuatu yang terletak. Setelah dia. Itulah mutaklil. Nadrusu al-lughata al-arwabiyata. Linafham al-Islamah. Kami mempelajari bahasa Arab. Agar kami. Memahami dapat memahami agama Islam. Dan ingat, lamu ta'lil itu juga disebutkan dengan dinamakan juga dengan lamul juhud. Ya eh, dengan lamul lam lamul kai. Kemudian di antara mil nasab lamul juhud. Paham? Wa yushtaratu fi lamil juhudi an tusbaqa bi kaunin manfiyin. Dan disyaratkan pada lam juhud dia itu harus didahului dengan kana yang nafi. Kaun di sini maksudnya kana dengan kalimat kana yang dia itu manfi. Didahului dengan Huruf nafi. Contohnya makana atau lam yakun. Ya, makana atau lam yakun. Itu diantara syaratnya. Kalau dia ingin beramal. Dia itu harus didahului dengan kana yang sifatnya manfi. Didahului dengan huruf nafi. Seperti maka kana, ma harfun nafyin, ada kana setelahnya atau lam yakun, lam amil jazm dan sekaligus amil nafi. Yakunu ini termasuk dari bagian dari kana fil mudhari'nya. Ai maksudnya kana au istiqahu masbuqatun binafyin baik dengan kana atau pecahan kana kana yakunu kaunan ya atau pecahannya yang mana kana atau pecahannya ini didahului dengan huruf nafi baru bisa lamul juhud ini beramal ya baru bisa lamul juhud ini beramal Seperti maka nazaydun liyar sabah. Lihat. Di sini dalam keadaan nasob. Kemasukan li atau lam. Lamul juhud. ya Kemasukan lam. Lamul juhud. Dan ingat ya. Mau lam ta'lil atau mau lamul juhud itu nanti cara membacanya dengan harokat kasroh, paham? Namun kalau nanti dia bergandengan dengan huruf selainnya, ada kalim ada ada huruf sebelumnya seperti waw atau fa, maka nanti cara membacanya dengan sukun, ya cara membacanya dengan harokat sukun. Namun kalau tidak bersambung dengan huruf yang lain maka dia itu dengan harokat harokat kasro, ini seperti yang pernah dijelaskan dulu dalam muktaro jadi syaratnya ingat harus didahului dengan kana yang nafi baik kana yang lafadz madinya atau pecahannya yaitu fiil mudariqnya misalkan maka hukumnya sama yang berikutnya izan Jadi ini harpu jawabin. Ingat ya nanti masalah lamul juhu lamul juhu tadi syaratnya dia itu harus didahului oleh kana yang nafi. Kana nafi ini bisa jadi nanti makana atau lam yakun atau nanti bentuknya adalah goyruka inin atau yang terakhir leisaka inan. <tuh> <bentuk>, ya. <tuh> inan ini termasuk bentuk kana nafia maka ana atau lam yakun atau goyurka inin atau leisaka inan ini termasuk bentuk Kana nafi, atau pecahan dari kana. Faham? Dan semuanya, kalau dia mendahului lamul juhud, maka lamul juhud sini dipastikan beramal. Menasobkan fiil mudori. Jadi jangan difahami yang kana nafi itu hanya makana sama lamnya kun saja. Tidak. Goyru kainin juga bisa. Goyru itu kan termasuk penafian. Kain adalah pecahan dari kana kana yakunu kaunan ka inun atau nanti laisa kainan ini termasuk juga bagian dari kana nafi ini yang paling sering ya ini yang paling sering keempat ini adalah yang paling sering mendahului lamujuhud sebelum dia beramal ya Seperti di buku kita tadi ya, Rosaba yar ya. Berarti maka na Zaidun liyar suba, ya? Maka na Zaidun liyar suba. Kemudian yang berikutnya Izan Izan Adalah harfu jawabin huruf yang menjadi jawaban dari kalimat sebelumnya. wajazain Dan huruf yang kalimat setelahnya itu nanti sebagai balasan atas kalimat yang sebelumnya. Kenapa dikatakan dengan huruf jaza. Kemudian wanasbin. Dan dia adalah huruf yang menasobkan. Jadi faham ya? Izan kenapa dinamakan dengan harfu jawab? Karena kata yang terletak setelah Izan itu adalah jawaban dari kalimat sebelumnya. Hah? Kemudian kenapa dinamakan dengan harfu jazak sebagai balasan? Karena kata yang setelah dia nya ini adalah balasan terhadap perbuatan yang terjadi sebelum dia. Jadi perbuatan yang terjadi sebelum izan, itu balasannya nanti didapatkan setelah izan. Ya, didapatkan setelah izan. Seperti misalkan ada yang berkata kepada kita, Saya akan mengunjungimu. Kita jawabnya, Izan, ukrimaka. Kalau begitu saya akan memuliakanmu. Ini balasannya. Kalau kamu mengunjungiku, balasan yang saya berikan adalah akan saya memuliakan. Nah itu namanya harfujaza. Wanaz bin dan dia dinamakan harfu nasab, karena dia menasabkan fiil mudore, fiil mudore setelahnya. Ya, jadi Izan. Harfu jawabin, wajazain, wanasbin. Ya, tiga-tiganya ada. Wahiyataka'u fi jawabi kalamin sabikin. Izan ini terletak setelah jawaban pada kalam yang sebelum dia. Seperti perkataan seseorang, Izan, seperti perkataanmu, Izan tanjaha. Kalau begitu, engkau itu akan berhasil liman kola bagi orang yang mengatakan saya akan mengulang-ulang pelajaran-pelajaranku ada orang yang berkata seperti itu engkau menjawab langsung tanjah. kalau begitu engkau akan berhasil maka ini balasannya ketika ada seseorang yang mau mengulang-ulang pelajarannya meruja'ah kembali, menghafal kembali maka balasannya adalah dia akan berhasil Makanya dia dinamakan dengan harfu jazain. Huruf yang menjadi balasan bagi kalimat setelah setelahnya. Paham? Sekarang kita lihat syaratnya ya. Kapan izan itu bisa beramal? Ya, apa saja ketentuannya? Izan itu bisa beramal syarat yang pertama kalau izan mau beramal untuk bisa menasabkan fiil mudori terletak di awal jumlah di awal kalam Yang pertama, terletak di awal jumlah. Ya. Itu syarat yang pertama. Baru izan bisa beramal. Yang kedua, fi'il setelahnya. Menunjukkan makna istiqbal. Itu syarat yang kedua Syarat yang ketiga Tidak dipisah Antara Izan Dengan fiilnya Ya, ini tiga syarat izan harus terletak di awal jumlah tidak boleh ada kalimat atau kata setelah dia awal jumlah baru ini dia harus yang pertama yang kedua fiilnya harus fiil setelahnya harus menunjukkan makna istiqbal jadi jangan sampai fiil mudhari itu memiliki korinah yang menunjukkan makna hal Apalagi berpindah ke ma'di. Ya, berpindah ke makna lampau. Faham? Di antaranya ketika kemasukan amil-amil jazam. Nanti makna mudhari itu berpindah ke lampau. Ke makna ma'di. Itu enggak boleh. Kemudian tidak dipisah antara izan dan fiilnya. Jadi antara izan dan fiil itu harus bersambung langsung. Seperti misalkan kita katakan contoh yang tadi. Sa'azurukah. Izan ukrimaka, ya saya akan mengunjungimu. Jawabannya jumlah awalannya, Izan kalau begitu ukrimaka, ya saya akan memuliakanmu. Dan memuliakan ini itu hanya bisa terjadi nanti kalau kunjungannya sudah datang. Berarti terjadinya di waktu yang istikbal yang akan datang. Paham? Maka seperti misalkan kita buat contoh, sazuru sa kagodan. Saya akan mengunjungimu, menziarawimu besok. Sekarang kita masih hari ini ya. Besok ada, saya akan mengunjungimu. Kemudian kita katakan. Izan ukri maka. Kalau begitu, saya akan memuliakan. Memuliakanmu. Nah, Pemuliaan ini kapan terjadi? Ya besok juga. Dan besok itu termasuk waktu istikbar. Paham? Ini termasuk syarat izan bisa beramal. Kemudian di sini ada poin dalam sebuah buku tentang masalah izan ya. Izan yang beramal, pahami. Izan yang beramal menasobkan fiil mudori. Itu adalah izan yang ditulis huruf terakhirnya dengan nun sukun. Itu izan yang beramal. Adapun kalau dia izan namun ditulis dengan tanwin. Izan juga bacanya. Namun dengan tanwin. Maka dia tidak beramal. Seperti contoh Iza Lam yanja Al-mujtahiduna Izan yang beramal yang menasukkan filmdori adalah izan yang ditulis dengan nunsukun akhirannya. Izan ada nunsukunnya. Kalau ada izan yang ditulis menggunakan tanwin, setelahnya alif, izan pakai tanwin, bukan nunsukun. Tulisannya itu pakai tanwin. Kalau bunyinya sama-sama bunyi bunyi sama-sama bunyi nun, nunsukun. Namun ketika ditulis dia memakai tanwin setelahnya alif maka izan ini tidak beramal meskipun ketika diucapkan juga berbunyi izan seperti lihat idza lam yanjahu almujtahiduna faman yanjahu izan apabila orang-orang yang bersungguh-sungguh itu tidak ada yang berhasil maka siapakah kalau yang akan berhasil kalau begitu kalau yang bersungguh-sungguh saja tidak berhasil, terus bagaimana yang lain bisa berhasil? Itu terjemah bebasnya ya. Ya, pemanyian jahu izan. Maka kalau begitu, siapa lagi yang akan berhasil? Nah, izan di sini tidak beramal. Meskipun pengucapannya berbunyi izan, namun penulisannya memakai tanwin setelahnya ada alif. Tentang? Itu izan yang... Menasobkan fi'ilmu dhori. Adalah izan yang ketika ditulis dengan nun yang berharokat sukun. Harus dengan nun, bukan dengan tanwin. Padahal kalau kita bunyikan dua kata tersebut, sama-sama bunyinya. Ya, sama-sama izan. Namun yang beramal adalah yang diakhiri dengan nun sukun. Bukan diakhiri dengan tanwin setelahnya, fathah, eh, setelahnya alif. Ya. Dan syaratnya ingat, dia punya tiga syarat. Baru boleh beramal. Dan ingat ya, izan ini huruf ya. Nanti kalau i'robnya, izan. Harfu nasbin mabniun ala sukun. La mahala lahu al i'rob. Izan adalah huruf nasob. Mabni di atas sukun. La mahala lahu al i'rob. Tidak ada i'robnya. Ya, tidak ada kedudukannya dalam i'rob. Dan ingat kalau dia dipisah, tidak akan beramal. Seperti kita buat contoh misalkan, Sa'azuruka godan, izan barakallahu fika ukrimuka, Tidak beramal. Kenapa? Antara izan dan ukrim, ilmu dorinya, dipisah dengan kalimat barakallahu fika. Rhom, jadi antara Iqran dan fiil motoriknya itu harus bersambung langsung, tidak boleh ada pemisah. Kalau ada yang memisahkan, amalannya batal. Seperti tadi kita katakan, seazurukalgodan, saya akan menziarohimu besok. Terus kita katakan, Iqran, barokallahu fiq ukrimuka, tidak boleh dibaca ukrimaka. Loh, kenapa izan tidak beramal? Karena antara izan dan fiil mudurinya ada pemisah. Sehingga batal beramal. Sekarang yang selanjutnya fa'u sababiyati fa sababiyah ya Kata beliau di sini yunsubu <tutuk> alfi'lu ba'da fa'i sababiyati idza subiqat bi talabin kal amri wan nahyi wal du'ai wal istifhami wal-tamani, wal-roja. fa sababiyyah termasuk amil yang menasabkan fi'il mudhari' fi'il, fiil mudhari' itu dinasabkan setelah fa sababiyyah syaratnya fa sababiyyah ini harus didahului dengan talab sesuatu yang berbentuk tuntutan contohnya apa kal amri seperti didahului oleh perintah Ayo, jadi sebelum fa' sababiyah ini ada kalimat yang ada sifat, bentuk sifatnya itu ber apa, berbentuk perintah. Setelah itu baru bisa beramal. Wannahi atau didahului oleh kalimat yang mengandung unsur larangan. Paham? Didahului oleh kalimat yang sifatnya itu mengandung unsur larangan. Waddu'a atau didahului oleh kalimat yang mengandung doa. Wal istifham atau didahului dengan kalimat yang mengandung makna istifham. Pertanyaan. Ya, kalimat yang mengandung bentuk bertanya. Watamanni atau didahului dengan kalimat yang ada bentuknya tamanni. Tamanni itu sebuah angan-angan yang tidak mungkin tercapai. Ataupun kalau mungkin tercapai sangat-sangat sulit untuk tercapai. Warroja atau sebuah angan-angan, pengharapan yang memungkinkan untuk tercapai. Jadi ingat ya, taman ni sama taroji itu memiliki perbedaan. Kalau taman ni itu angan-angan yang mustahil bisa dicapai. Ataupun kalau bisa dicapai pasti sangat berat, sangat sulit. Ram, kalau taroji angan-angan atau pengharapan yang sangat memungkinkan untuk terjadi, bisa terjadi. Ram kalimat sebelumnya itu, maka di sini fa sababia bisa beramal. Ya, fa sababia itu bisa, bisa beramal. Sekarang kita lihat contoh fal amru contoh seperti didahului oleh perintah. Iqmal salihan wayukrimakallahu Kerjakanlah amalan saleh fayukrimakallahu maka Allah akan memuliakan dirimu Allah akan memuliakan engkau Ya Iqmal engkau seorang laki-laki lakukan amalkan amalan saleh kerjakan amalan saleh ini perintah Fa, fa maka Allah maka Allah akan memuliakanmu. Jelas, Pak Sabaria di sini beramal. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya itu ada bentuk perintah. Ini namanya pola. Ya, ada bentuk perint perintah. Jadi harus diperhatikan. Ketika ada bentuk perintah, setelahnya ada fi'il mudhari' yang bergandengan dengan fa, maka fa ini namanya fa sababiyah dan dipastikan dia beramal menasabkan fi'il mudhari'. Fayuqrimakallahu. Yang kedua, wa nahyu contoh berbentuk larangan. La tuhmil durusaka fatarsuba Ya jangan engkau sia-siakan engkau lalaikan dari pelajaran-pelajaranmu Fatar Fatarsuba maka nanti itu engkau akan merugi Ya atau kalau dalam contoh lain misalkan seperti la taksal fatandama ya la taksal fatandama janganlah engkau itu malas fatandama maka nanti engkau akan menyesal ya la taksal ini berbentuk larangan fatandama fi al-mudhari' kemasukan fa maka fa' sababiyah di sini dipastikan beramal. Apa syaratnya yang terpenuhi? Dia didahului oleh sebuah kalimat yang mengandung bentuk larangan. Larangan dari bersifat malas. Ya, larangan dari bersifat malas. Baik malas bekerja atau malas belajar. Karena hasilnya nanti, engkau akan menyesal. Dan ingat ya, dia dinamakan fak sababia dikarenakan kalimat sebelumnya sebelum fak sababia itu adalah sebab untuk terhasilkan apa-apa yang terletak setelah fak sababia. Makanya fak sababia ini fak ini dinamakan dengan fak sababia karena kalimat sebelum dia itu adalah sebab untuk mendapatkan apa yang terletak setelahnya. Setelah fa sababiah. Seperti kita buat contoh tadi. La taksal fatandama. Jangan engkau itu menjadi orang malas. Ya, janganlah engkau menjadi orang yang malas. Fatandama. Kalau engkau malas, engkau akan menyesal. Makanya dinamakan fa sababiah. Karena penyesalan itu datang sebabnya apa? Karena malas. Ya, penyesalan kenapa dahulu tidak tidak pandai-pandai juga? Karena malas belajar. Penyesalan kenapa? Tidak memiliki harta misalkan tidak bertambah karena tidak mau bekerja misalkan. Atau penyesalan misalkan kenapa tidak dimasukkan ke dalam surga? Karena dahulu ketika hidup di dunia tidak mau beribadah. Nah itu, Faksababiyah, kalimat yang sebelum dia itu adalah sebab untuk terhasilkannya kalimat setelah Faksababiyah. Contoh yang ketiga, doa didahului dengan kalimat yang sifatnya doa, seperti Robbi ghufrli faadahul al-jannata, wahai Robku eghufrli, ampunilah aku, berilah ampunan kepadaku. Di situ ada harfun nida. Kalau kita belajar mulah yang kajian Ikhwan yang di waktu malam, ketika munadanya mudof kepada Ya Mutakallim, bersandar kepada Ya Mutakallim, salah satu bentuknya, bolehnya penulisannya yaitu dengan membuang huruf nida, dan menggantikan dengan harokat kasroh. Makanya di situ, baknya itu ada harokat kasrohnya. Sehingga menunjukkan di situ ada yak mutakalim, dan menunjukkan di situ ada mun, ada watun nida yang dibuang. Makanya ketika diterjemahkan, wahai robku, rob saya. Hah? Di situ ada yak mutakalimnya. Kok tahu kita ada yak mutakalim? Karena ada kasroh yang menunjukkan yak mutakalim itu dibuang. Ya, ini termasuk pembahasan dalam Munada yang mudof kepada yak mutakalib. Di antara bentuk penulisannya, seperti ini. Iqfirli, berilah ampunan kepadaku. aku. Berarti ini kalimat doa ya. Rabbi gfirli. Fa'adakulal jannata. Maka dengan sebab itu nanti, kalau engkau memberikan, memberikan ampunannya kepadaku, aku, ampunanmu kepadaku, wahai Allah, engkau mengampuniku, maka saya akan masuk ke dalam surga. Ya. Fa'da Adekula, nasob. Fa ada hulal jen nata. Ada dibaca nasab. Fa sababia positif beraman. Apa syaratnya? Karena fa sababia ini didahului dengan kalimat yang mengandung makna doa. Kalimat sebelumnya itu bukan berbentuk perintah, bukan berbentuk larangan, namun berbentuk kalimat doa. Rob biqfirli. Wahai Robku. Ampunilah aku. Ini doa. Faadakhulal jannata, maka saya akan masuk ke dalam surga. Dia beramal. Yang berikutnya wal istifham didahului oleh kalimat yang mengandung istifham ya mengandung bentuk bertanya seperti fa lana min shufaa'a fayashfa'u lana maka apakah ada bagi kami orang-orang yang bisa memberikan syafaatnya fayashfa'u lana maka mereka yang bisa memberikan syafaatnya itu akan memberikan syafaat kepada kami, memberikan pertolongan kepada kami. Apakah ada orang-orang yang bisa memberikan pertolongan, bisa memberikan syafaat? Kalau ada fayashfa'ulana, maka mereka itu akan memberikan syafaatnya kepada kepada kami. Fayashfa'u di sini Fi mudhari dalam keadaan nasab. Tanda nasabnya dengan membuang nun. Karena termasuk dalam golongan af'alul khamsa. Ya. Af'alul khamsa ketika dalam keadaan nasab, tanda nasabnya bukan dengan fathah, namun dengan membuang nun. Alif di situ adalah alif faariqah untuk membedakan mana wawul jama'ah dan mana waw harful illah. Makanya diberikan alif. Alif ini dinamakan alif faariqah yang membedakan mana wawul jama'ah dan yang membedakan mana waw harful illah. Ya, fa'ayshuwa'u fa sababia beramal. Kenapa? Karena kalimat sebelumnya didahului dengan kalimat yang ada bentuk istifham, bentuk bertanya. Fath lana min shafa'at. Apakah ada bagi kami orang-orang yang bisa memberikan syafaat? memberikan pertolongan? Fa'ayshuwa'ulana. Maka mereka akan memberikan syafaatnya kepada kami kemudian tamanni contoh fa' sabab dia beramal namun didahului dengan kalimat tamanni kalimat yang mengandung bentuk angan-angan namun tidak mungkin terjadi kalaupun terjadi sangat berat untuk terjadi kalaupun bisa terjadi itu sangat berat itu namanya tamanni seperti yang Allah kisahkan di surah An-Nisa. Ya laytani kuntu ma'ahum fa'afuza fauzan azimah. Aduh alangkah celakanya aku. Seandainya dahulu aku bersama dengan mereka. Fa'afuza fauzan azimah. Maka saya akan mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Seandainya dahulu ketika hidup di dunia, ini sudah dimasukkan ke dalam neraka. Paham? Seandainya kata dia, waktu saya hidup di dunia, saya itu bersama dengan mereka, yaitu orang-orang soleh, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang bertakwa. Maka pasti sekarang, saya ini akan menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dengan keberuntungan yang besar. Ia dimasukkan ke dalam surga. Namun ternyata tidak. Lihat, sudah Masuk ke dalam neraka. Sudah dihisap. Sudah diberikan fiksaan. Baru berangan-angan. Coba dulu waktu saya hidup. Saya bergabung sama orang-orang yang beriman saja. Saya beribadah. Saya banyak melakukan kebaikan. Tidak mungkin saya seperti ini. Tidak mungkin terjadi. Ya, perkaranya tidak mungkin terjadi. Masa? Ah ini ada kalimat yang berbentuk taman ni ada bentuk angan-angan maka faafuza faza yafuzu, afuzu faafuza dibaca nasab dengan fathah fa sababnya beramal kenapa karena kalimat sebelumnya ada bentuk angan-angan keinginan namun tidak mungkin bisa terjadi atau kalau terjadi sangat berat untuk bisa diwujudkan. Ya, itu diantara bentuknya. Contoh taroji pengharapan hmm. yang masih mungkin bisa terjadi. Contohnya laa allallaha yarzuquni yarzuquni fa atasaddaqo. Seandainya Allah memberikan rezeki kepadaku atau mudah-mudahan ya, hmm. Allah itu memberikan rezeki kepadaku atau menambahkan rezekiku. Fa'ata fa'ata maka saya akan bersedekah. Ini sebuah pengharapan yang mungkin terjadi. Ya, mudah-mudahan Allah tambahkan rezekiku. Kalau sekarang misalkan panenannya masih sekian, masih sedikit, dia berharap kalau nanti panenan saya sampai 2 ton, naik ke 3 ton misalkan, panenan sawitnya misalkan, maka saya akan bersedekah. Saya akan membantu orang-orang yang miskin. Saya akan membantu dakwah misalkan. Membantu pembangunan masjid. Ternyata dua bulan kemudian panenannya berlimpah. Allah tambahkan. Mungkin untuk dia lakukan. Terjadi. Ya ini namanya taroji. Angan-angan pengharapan yang masih memungkinkan untuk terjadi. Berbeda dengan tamani. Angan-angan atau pengharapan yang tidak mungkin terjadi. Kalaupun terjadi, berat. Sangat berat. Susah untuk bisa didapatkan. Maksudnya, itu poinnya ya. Tentang amil-amil yang menasobkan fi'il mudhori. baik kita cukupkan lihat di situ ada tadribat. ada latihan pr itu dikerjakan di rumah buat di sampingnya ditandai mana yang kolom yang kosong diisi pertemuan berikutnya nanti kita periksa kita lihat kembali latihannya tersebut dan diantaranya adalah apa yang telah berlalu tadi, dari amil nasob, dari tanda fiil, kemudian isim, tanda-tandanya, itu dihafalkan. Mah -mah? Itu dihafalkan kembali, dan latihan-latihan ini, yang ada disiapkan oleh, disajikan oleh beliau dalam pembahasan kitab beliau ini, itu diisi. Mana yang kosong diisi PR-nya, itu PR-nya mudah, apalagi dikerjakan di rumahnya. Okay, ya. Anda cukupkan Besok kita lanjutkan pada Amil yang Menjazamkan Fiil Kita cukupkan Dan lanjut ke praktek nanti Subhanaka Allah Alhamdulillah Alhamdulillah